皆さ s 皆さん、s さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、i さん、皆さん、皆さん、皆さ e 皆さん、皆 n ん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆 d ん、n さん、皆さん、a さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆 Di satu sisi, Undang-Undang membatasi PK hanya satu kali, namun di sisi lain, MA melarang penolakan PK seorang terpidana. Saat ini ada 112 terpidana mati yang belum dieksekusi. Bagaimana komentar Anda tentang masalah ini? Kami tunggu telpon Anda di 633-9160. 633-9160. Sekali lagi Mitra Bisnis. Kejaksaan Agung mengeluhkan banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ulur pelaksanaan hukuman dengan mengajukan gerasi atau PK berkali-kali. Ada kontradiksi hukum di Indonesia. Di satu sisi undang-undang membatasi PK hanya satu kali, tapi di sisi lain MA melarang penolakan PK terhadap seorang terpidana. Saat ini ada 112 terpidana mati yang belum dieksekusi. Dan bagaimana komentar Anda dengan masalah ini kami tunggu di 633-9160. 633-9160. Oke,、okay, kita langsung mendengarkan saja komentar yang pertama di line telpon. e Kita tersambung dengan Pak r u d i Selamat siang, Pak r u d i Halo? Halo. Ya, silakan Pak r u d i Ya,、uh, Ibu itu saya rasa kayaknya、uh, terpidana mati itu harusnya segera dieksekusi saja ya. Karena、uh, sudah m e n g u l u r m e l u r waktu itu tidak adil bagi、uh, putusan hukuman yang sudah dijatuhkan dan、mm -hmm. terpidana mati lain yang sudah dieksekusi gitu.、Mm -hmm. Jadi ya kalau kita mau, mau fair ya, jangan pilih-pilih、uh, mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang bisa diulur-ulur, mana yang nggak bisa diulur-ulur, itu kan jadi keadil ya.、Okay. Katanya semua orang harus sama di mata hukum, termasuk juga eksekusi mati. Kalau tidak dieksekusi ya dirubah saja hukumannya jadi sumber hidup. Semua gitu kan Jadi dihilangkan di hukuman eksekusinya Oke、okay. Itu saja Ya Pak Rudy terima kasih untuk komentarnya ya Kita dengar komentar lain Kita terima teleponnya Pak h e n d r a Selamat siang Selamat siang ya, Pak h e n d r a silahkan Pak h e n d r a Ya seperti statement yang Ibu tadi、uh, Katakan itu bahwa memang kan Sebetulnya yang paling penting itu Bagaimana membenahi aturan hukumnya、mm -hmm. Dalam hal ini Uh, kalau Mahkamah Agung mengatakan、uh, Seseorang itu bisa berkali-kali Berarti kan akan menimbulkan celah Celah di mana、uh, Pihak tertentu bisa memanfaatkan Ini untuk mengambil keuntungan Nah, kaitannya Kalau ini tidak sudah Dilaksanakan dengan baik, misalnya Hukuman mati tersebut, itu tidak akan membuat Semua、uh, produk Produk hukum yang lain itu akan menjadi、uh, Bagus gitu,、Bu. dan Pelaku-pelaku、uh, juga akan semakin semaunya gitu, karena dia akan berpikir ah tidak mungkin akan dipomati l jadi saya pikir itu yang lebih penting bagaimana membenahi produk home itu agar lebih n g e r g a t、okay. saya k e r a t ya kasih, Pak h e n d r a terima kasih sekali untuk komentarnya kita d e n g a r komentar lain, Pak Ridwan selamat siang, selamat siang ya kalau komentar anda Pak Ridwan、uh, eh, mohon maaf dikecilkan dulu sebentar v o l u m e Radio baik, oke、okay. ya terima kasih s i l a k a n halo ya s i l a k a n Uh, menurut saya segera saja dieksekusi. Kemudian mengenai penerapan hukum itu harus konsen apa namanya antara hukum yang satu dengan yang lain itu harus sama.、Mm -hmm. Kemudian、uh, segera diberlakukan hukuman mati itu karena kalau tidak、uh, diberlakukan mungkin hanya menghabiskan dana negara saja untuk mereka yang bersalah itu、okay. begitu saja. Ya terima kasih Pak Ridwan. Ya sama-sama. Oke,、okay, kita sudah mendengarkan beberapa komentar untuk bisnismen o p i n i a n siang ini. Kami masih tunggu lagi untuk nanti yang ingin menyampaikan komentar Anda tentang hal yang sama ya. Kita akan buka untuk siang nanti selama masih ada di b i s n i s s t u d a y bersama saya, Dinda Natasya. Selamat siang, selamat berbisnis.